Mojo Paron bergoyang, artis yang satu ini sering ada tonton di layar televisi Anda, di TV nasional dia selalu berkarya. Ratu oplosannya Indonesia tuh, sing dua goyang sak Jawa Timur, sudah cantik bodine soto nge nih. Wurwur. Sakita ju. Dziękuję.